Radio Muslim Yogyakarta Membunyikan akibat berdatang syurga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Hamdan kathiran tayyibam mubarakan fih Kama ayuhimbu rabbuna wa yardah Asyadu an ilaha illallahu wa ahlahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala hadha nabiya al-kariim Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bih Sanin ila yaumiddin Amma ba'dah Ikhwatan iman Rahimani wa rahimakumullah Para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali berjumpa Dalam acara pembahasan Fikih kesehatan kontemporer Terkait puasa dan Ramadan Membahas sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Rayhalul Bahrain MSc SPK Hafizhullah Ta'ala wa dan insya Allah kita akan memasuki pembahasan yang terakhir dari buku ini yaitu panduan cara beribadah bagi orang yang sakit ya baik untuk di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan diawali dengan tata cara tayamum ya tata cara tayamum bagi orang yang sakitnya. Beberapa pasien di rumah sakit ya kita melihat memang agak sulit juga untuk melakukan tayamum ya menggunakan air ya sulit karena tidak bisa. Misalnya kemudian uh, menggunakan mau tayamum juga kebingungan ya. ya. Apa alasannya? Karena bingung, susah mencari debu ya. Karena debu yang mau digunakan ini gimana? Ya sehingga ada yang oh uh, apa? Terkadang minta dibawakan ya wadah dari luar itu e, apa e, istilahnya e, isinya mungkin debu atau tanah ya, untuk dia tepuk tayamum ya, karena dia lihat dinding rumah sakit itu ya bersih-bersih rata-rata ya, ya bersih bersih ya, bahkan kayak gak pernah disentuh sebelumnya dinding-dinding dindingnya itu, ya, karena memang kita standar di rumah sakit ya menjaga kebersihan, karena bisa dibayangkan jama, apa para hadirin sekalian Bagaimana di rumah sakit itu Sekian banyak orang sakit Masuk ke dalam rumah sakit itu Bayangkan bisa dibayangkan Berapa virus yang dibawa Berapa kuman, penyakit yang dibawa Oleh orang-orang sakit ini ke dalam rumah sakit Sehingga kalau kita tidak kontrol kebersihannya Maka rumah sakit itu menjadi e, Sarana Penularan infeksi yang paling efektif Untuk menularkan infeksi kepada Pasien satu ke yang lainnya Kemudian ya e, Ketika untuk nantinya bertayamum itu nanti gerakannya bagaimana juga ya apakah sama seperti gerakan wudu ya sehingga ada yang tayamum tapi kemudian seperti berwudu ya padahal tayamum itu berbeda dengan wudu ya intinya tayamum ya, lebih simpel dan sangat sederhana sehingga pertama kali kita kanji adalah yang dimaksud dengan turab di sini ya, atau debu ini dalam ayat tayamum yang Allah sebutkan ya e, di dalam e, surat Al-Ma'idah ayat ke-6 Apa yang dimaksud dengan debu? Kita baca ayatnya Wa كُنْتُمْ مَرْضُ أو, uh, ya, uh, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ Jadi jika kalian sedang sakit أَوْ عَلَىٰ safar Atau dalam perjalanan أَوْ جَاءَ حَدُمْ مِنْكُمْ مِنَا لُغَوْئِتِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَ Atau salah satu kalian mendatangi uh, tempat uh, buang air maksudnya untuk buang hajat baik itu untuk BAB atau BAK Aulah munisa atau menyentuh perempuan, ya. Menyentuh perempuan di sini, bisa kita artikan dengan uh, berhubungan badan, ya. Jima, artinya. Ya. Aulah munisa faramta jiduma. Kemudian mau bersuci tapi tidak mendapatkan, tidak menjumpai air, ya. Fatayamamun, maka silahkan bertayamum dengan soaid dan taiban, dengan soaid yang baik, ya. Dengan Uh, uh, apa, permukaan bumi yang baik bersih ya. From sahwi wujuhiku wa idku min, ya. Silakan sapu, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah, tanah itu dengan soil itu, ya. Sehingga kita perlu mengetah mengetahui maksud dari soil atau debu tersebut maksudnya apa, ya. Sebelum kita bahas soil, ya ada yang ingin kami tambahkan penjelasan di sini, ya. Di, di tempat kita, ya berdasarkan Uh, pemahaman fiqh Syafi'iyah ya dengan uh, kita menghormati pendapat yang lain ya bahwasanya uh, apa uh, salah satu pemba pembatal wudu ya adalah dengan menyentuh perempuan sekedar bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu ya perempuan yang bukan mahramnya kemudian ikhwanul fiddin ya, uh, ada penjelasan menarik terkait dengan ayat ini ya Terkait dengan ayat ini uh, yang menunjukkan bahwa lamas tumun disak, ya, ya, lamsun Nisa di sini maksudnya adalah berhubungan badan atau jima di mana, ya, uh, penjelasan para ulama al-tafsir, ya, yang menjelaskan bahawanya uh, lamas tumun disak di situ artinya adalah uh, berhubungan badan atau jima dengan perempuan. Kemudian adalah melihat siwah ayatnya. Sebuah ayatnya auja ja ahadum minkum minal ghaib ya. Ghaib di sini jelas hadas kecil ya. BAB BAK itu hadas kecil. Aulama stumunisa ah ini hadas be besar. Yaitu e, berhubungan ya junub yang besar ya yang mengharuskan seseorang mandi mandi wajib. Beda dengan ghaib yang yang menyebabkan dia itu e, apa namanya hadas kecil yang mengharuskan hanya untuk e, sekedar berwudu saja sudah suci statusnya. Ya sehingga ya kalau misalnya Lamas mas tumunisa itu benar-benar diartikan e, artinya e, secara bahasa betul-betul sekedar bersentuhan dengan perempuan maka kurang bervfaidah pemaknaannya ya. Au jaa'a ahadum minkum bilalgha'iti au lamastumunisa ya. Yang sebelumnya disebutkan hadas kecil terus di berikutnya hadas kecil lagi ya kurang bervfaidah. Sehingga Fa'idah yang lebih bagus ya melihat e, Sihru ayat yang menimbang Al-Quran e, Kandungannya sangat dalam Maka yang paling tepat adalah Pemberitimahan atau pemaknaan ayat Di surat Al-Ma'idah ini Yang dimaksud dengan Lamas Tumun Nisa adalah Hubungan badan atau jima Yang menyebabkan hadas besar Adapun pun Al-Qa'id sebelumnya Yang sering diartikan Baik itu BAB atau BAK ya, Ketika buang hancit maka itu hadas kecil Sehingga ayatnya menjadi jami' mencakup semua jenis hadas ya. Menceritakan semua jenis hadas ketika seorang itu sakit atau dalam safar, kemudian e, apa namanya? E, kondisi ya ketika seorang yang awalnya suci terus kemudian berhadas baik itu hadas kecil dijelaskan dari al-ghaibnya ya, bab e, atau ba'knya la'aula mas tamunisa ataupun ketika e, hadas besar karena berhubungan badan berhubungan badan atau jimak dengan istri. Faramtajiduma, kemudian ingin bersuci supaya bisa sholat, ya, faramtajiduma, tapi tidak bisa menemukan air, tayamum, shoi dan tayibah. Kemudian barulah bertak ya, sehingga tetap mencari air dulu, kalau tidak dapat baru tayamum, ya. Sehingga ya, itu sekedar uh, tambahan faidah uh, yang bisa kita sampaikan untuk memperjelas bahwa uh, kalau kita terjemahkan seperti itu atau kita maknai. Ya, lama setemu itu dengan berumuman badan atau jima maka ayat ini menjadi jami' ya untuk semua jenis hadas ya baik kecil ataupun be besar. Lalu kemudian ya, kita masuk ke pembahasan apa yang dimaksud dengan soil atau debu tersebut ya. Maka yang dimaksud dengan soil atau debu adalah semua permukaan bumi baik itu batu, pasir, kayu, pintu, dinding ya, baik itu kering meskipun kering apalagi lem, lembab. Jadi tidak perlu repot-repot sampai membawakan debu atau minta dibawakan wadah isinya pasir bersih ya atau mencari benda yang banyak debu di permukaannya. ya Nabi saw bersabda joilatil ardul kulluha li walimmati masjidan watahurun jadikan permukaan bumi ya seluruhnya untukku ya Nabi kita Muhammad saw dan untuk umatku sebagai tempat apa sebagai tempat sujud mereka artinya masjid bisa dijadikan masjid dibangun di manapun tidak masalah dan sesuatu yang digunakan untuk ber, bersuci ya sehingga di sini jelas artinya semua permukaan bumi bisa kita jadikan sebagai tempat untuk menepuk tayamum mengambil saidan so tayyiban so ya saidan tayyiban kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan tembok untuk tayamum ya, dari Umair maula Ibnu Abbas Ia berkata saya dan Abdullah bin Yasir pembantu Maimunah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Abu Juheim Bin, al, bin Haris bin Simah al Ansori ya Abu Juheib bercerita Nabi kembali dari Bir Jaman, ya dari Bir Arjaman sebuah kota yang terkenal di dekat Madinah. Lalu seorang bertemu dengan beliau seraya mengucapkan salam. Ya. Nabi tidak menjawabnya hingga beliau menemukan tembok dan mengusap wajah dan tangannya, kemudian menjawab salam orang orang tadi. Ya. Sehingga bisa di sini kita ambil faidah bahwa yang ya e, yang dimaksud dengan side itu adalah permukaan bumi secara umum. Kemudian ya mengenai gerakan tanya itu cukup dengan tiga gerakan yang yang mudah. Yang pertama kita tepuk permukaan bumi ya misalnya dinding yang bersih atau da daerah manapun dengan kedua telapak tangan kita sekali tepuk. Kemudian kita tiupkan hembuskan e, dua telapak tadi. Dua telapak tangan tadi yang telah kita tempukan, baru kemudian kita usap wajahnya dengan kedua tangan sekali usap dan sisanya ya kita mengusap e, punggung telapak tangan kanan dan kiri bergantian. Ya, cukup telapak tangan saja ya dan sekali usap. Tidak perlu sampai siku sebagaimana ber, berwudu. Itulah tata cara tayamum yang yang mudah kita lakukan. E, sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap kedua tangan lebih dahulu daripada wajah ya ini pendapat fikih yang lainnya jadi silahkan mau wajah mau mau mau apa mau tangan dulu atau wajah dulu tak ya tapi yang makfur ya, dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cukup mengusap wajah dan ke, kedua telapak tangan ya ada yang mendahulukan telapak tangan atau yang mendahulukan wajah maka silahkan pilih pendapat fikih yang terkuat menurut anda yang anda ya kayak gini Hadis Ammar bin Yasiron Dutaan memejaskan tata cara tersebut yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Sallam lantas beliau mengatakan inna makanayak fika antasnaah hagida apa antasnaah hagida ya sesungguhnya yang cukup kamu lakukan itu melakukan seperti ini bagaimana tadorobabika fihidorobatan alal ardi ثم نفهمها beliau tepukkan kedua telapak tangannya di permukaan uh, bumi uh, se sekali tempukan kemudian beliau tiup sumama sahabiha dhahra kafihi bishimalihi atau dhahra shimanihi bikafihi kemudian beliau uh, usap ya uh, dengan telapak tangan tersebut bagian punggung uh, telapak tangannya dengan uh, tangan kirinya dan dan sebaliknya, ia ya, mengusap uh, punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanannya. Lalu beliau, ya, wama masahabihi ma wajahahu. Kemudian dengan kedua telapak tangan tadi, ia usap wa wajahnya. Dan dalam video ini, wama sahwa wa kafaihi wa Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali u. Usapan, dan demikianlah gerakan mudah dari tayamum yang insyaallah cukup mudah dan sederhana kita bisa lakukan ya bisa saja memakan waktu kurang dari uh, 15 detik ya kurang dari 15 detik dan memang tayamum adalah salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam Ikuti ya diin para pendengar ada muslim Dimanapun Anda berada rahimani rahimakumullah Kita masuk ke tata cara salat bagi orang yang sakit ya yang pertama ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sakit. Yang pertama, orang yang tidak mampu berdiri atau duduk, ya, orang yang sakit memang terkadang ter terbaring lemah, ya, dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, apalagi berdiri. Maka berikut tuntunan cara sholat sambil ber berbaring. Yang pertama, wajib bagi orang sakit, ya, sholat fardu dengan cara berdiri, walaupun bersandar ke tembok, tiang ataupun tongkat jika ia mah mampu. Ya. Jadi, yang pertama harus kalau bisa berdiri berdiri dulu. Selagi masih bisa berdiri, berdiri untuk sholat dua wajib. Untuk sholat yang wajib. Jika tadi memang tidak mampu sama sekali, maka dengan cara duduk ya, yang lebih afdol dengan cara duduk bersila, yaitu e, selama keadaan, apa, keadaan berdiri dan rukuh ketika sholat biasa. Kemudian duduk iftirash, ya, duduk ketika antara dua, dua sujud, ya, ya. Jadi yang paling utama adalah tetap berusaha berdiri meskipun dengan ber, bersandar. Kemudian kalau tidak mampu juga maka silahkan duduk dengan cara duduk bersila, ya. Selama keadaannya ber, berdiri. Lalu kemudian rukunya seperti biasa, ya. Kemudian duduk iftirash, ya, dan seterusnya. Yang ketiga jika tidak mampu sholat duduk, ya, sholat dengan cara berbaring, ya, miring menghadap kiblat, ya, berbaring dengan sisi kanan. Lebih baik daripada sisi kiri. Jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka sholat menghadap kemana? Kemana saja. Yang keempat, jika tidak mampu sholat dengan berbaring atau miring, maka sholat dengan cara terlentang. Ya, kaki menghadap kiblat dan yang lebih abdol jika ia mengangkat kepalanya sedikit mengarah ke ke kiblat. Ya, bisa disangga dengan bantal. Jika tidak mampu maka bisa menghadap ke mana saja. Yang kelima, wajib bagi orang sakit melakukan rukuk dan sujud. Ya, jika tidak mampu maka berisyarat dengan kepalanya berisyarat dengan menundukkan kepala lebih rendah ketika sujud daripada menundukkan kepala ketika ru, rukuk yang keenam jika tidak mampu berisyarat dengan kepalanya ketika rukuk dan sujud maka berisyarat dengan panda pandangannya yaitu dengan pandangan matanya ia ya, kedipkan matanya sedikit ketika rukuk ya dan kedipkan lebih banyak ketika sujud ya artinya eh, mungkin ketika eh, apa namanya Ketika ruku dia membuat matanya agak sedikit mengantuk. Kemudian ketika ia sujud, ia ya ia bisa isyarat dengan apa namanya mem memicingkan atau mensipitkan matanya. Adapun isyarat dengan pelunjuk yang dilakukan oleh sebagian orang yang sakit, maka itu tidak diketahui dalilnya berasal dari kitab sunnah dan ataupun salaf perkataan para ulama. Yang ketujuh, ya dengan anggukan. Ya. Jika dengan anggukan dan isyarat mata E, juga sudah tidak mampu maka hendaknya ia sholat dengan ha, hatinya. Jika ia takbir membaca surah, niat ruku sujud, berdiri dan duduk dengan hatinya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Dan itu adalah ketentuan persyaratan. Ya. Dan ini adalah bukti beratnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sulit, takkan safar sahur, sakit. Maka kita dituntut untuk sholat dalam keadaan sempurna. Sehingga takkan, misalnya. Orang yang dalam safar ya Ketika ia misalnya dalam perjalanan Udah waktu, masuk waktu sholat Sholat zuhur Kemudian diperkirakan sampai di lokasi itu e, Apa namanya Sampai jam 5.40 5.40 atau 5.15 5.40 ya 5.40 Kemudian maghrib jam 6 tepat misalnya Sehingga dia wajib menunda sholat zuhurnya tersebut dan asarnya sampai ia bisa berhenti di tempat yang e, lokasinya, ya, kalau misalnya dia naik kendaraan yang tidak berhenti seperti kereta, dia harus tunggu sampai tiba di lokasi, di mana ia bisa mengerjakan semua gerakan sholat secara e, apa namanya secara sempurna. Ya, kalau dia terpaksa sholat di kendaraan, maka apa yang bisa dilakukan, lakukan. Misalnya dia bisa berdiri, berdiri, wajib berdiri. Kemudian rukuk. Rukuk seberapa maksimalnya? Kalau masih bisa e, merukuk dengan sempurna, rukuk lakukan. Tidak bisa sujud. Nah, sujudnya karena sempit tempatnya. Ya, sudah baru diduduk dengan isyarat yang membungkuk, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan sakit. Kalau misalnya memang sakit dan kemudian e, apa namanya, e, sakit e, masih sanggup untuk berdiri, maka wajib berdiri. Untuk soalan, wajib ya. Maka wajib ber, berdiri. Meskipun dengan bersandar ke dinding misalnya meskipun dengan bertumpu dengan tongkat misalnya ya, itu tidak ma tidak masalah karena yang penting kita mendapatkan e, masih melaksanakan kewajiban berdirinya dan tata cara untuk mendapatkan turun ke level bawahnya kapan boleh duduk kapan boleh e, apa namanya berbaring miring kemudian terlentang dan seterusnya itu sesuai dengan e, kriteria yang telah tadi kita sebutkan yaitu tujuh hal yang ada di pembahasan halaman 190 dan 100, sampai 192 yang kedua cara orang solat sakit solat tarawih, ya e, berjamaah dengan duduk di kursi. Ya, orang yang sakit yang tidak mampu berdiri mendapatkan keringanan sol dengan cara duduk. Tapi terkadang ia tidak kuat ya terus menerus ya sehingga harus duduk bersimpul. Ya, Kadang-kadang ia tidak kuat terus menerus duduk bersimpul ya apalagi ketika sol tarawih berjamaah ya agak lama waktunya. Sebagian mereka menggunakan kursi atau kursi roda ketika sol berjamaah dan ikut masuk dalam barisan jamaah bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara meluruskan softnya, ya, sehingga ini kita lihat, ya, kalau sholat taraweh itu kita boleh duduk, ya, karena sholat sunnah, sholat sunnah itu boleh boleh duduk, ya, walaupun yang afdolnya adalah tetap yang ber, berdiri, ya, kalau misalnya, ya, untuk orang seperti ini, kalau dia duduk dengan kursi dari awal sampai akhir, ya, maka, eh, ia meluruskan softnya dengan mesejajarkan kaki belakang kursinya tersebut, dan Pantatnya dengan jamaah. Nah ini caranya. Dan kalau dia bisa berdiri di awal, namun kemudian ruku dan sujudnya dia harus terpaksa duduk, ya, ya, maka e, apa namanya? Eh, maka e, yang disamaratakan softnya adalah tumitnya dia, ya, tumitnya dia. Sedangkan kursinya dia taruh di di belakang dengan posisi kursinya tidak me -me mengganggu jamaahnya. Ya, sehingga sebagaimana dalam mausu Afiqiyah Al-Quitiyah e dijelaskan Yang menjadi patokan soft Terlalu maju atau tidak adalah tumit Bagian belakang kapak kaki Bukan eh, Apa namanya pergelangan kakinya Jika tumit sejajar ya, Kemudian jari-jari lebih maju karena Kakinya lebih panjang maka tidak masalah Tolak ukur soft terlalu maju atau tidak adalah eh, Bagi orang yang duduk eh, Tolak ukurnya Softnya terlalu maju atau tidak Bagi orang yang duduk Ya, adalah pantat dan sisi lambung bagi mereka yang berbaring ya demikian juga Fatwa Sheikh she Ya ketika ditanya mereka yang sholat dengan duduk di atas kursi ya, di masjid apakah ia menjadikan kaki kursinya sejajar dengan kaki makmum atau ia jadikan kaki yang di depan sejajar dengan kaki jamaah jawaban beliau hendaklah ia jadikan kaki kursi yang belakang sejajar dengan kaki jamaah ya. lalu ditanya lagi akan tapi jika ia bangun maka ia akan berada di lebih depan dari soft. Ia ya, belum, beliau jawab ya. Dia tidak boleh berdiri ya. Tapi e, jadi kan pantatnya sejajar juga dengan kaki jamaah. Paling ya, kalau dia di, ketika berdiri masih sanggup. Namun e, ketika apa namanya luku e, sujudnya dia harus duduk maka. Sebagaimana Syih, kata Syekh Abdurrahman Al-Barok, ya tolak ukurnya ketika seperti itu adalah mensejajarkan kakinya, adapun kursinya taruh di belakang, belakang soft, ya, dengan posisi ya cari eh, yang dia tidak mengganggu jamaah, mungkin bisa mencari kursi yang dia itu, apa namanya, eh apa namanya, kursinya itu ada di belakang tiang, ya, sehingga tidak ada jamaah di belakangnya, ya, mungkin bisa di, dilakukan seperti itu, ya. Dan itulah uh, sedikit pembahasan mengenai tata cara untuk uh, orang yang uh, sholat bagi orang yang sakit, ya dan ibadah, ya. serta uh, apa namanya tata cara ber, uh, bersucinya juga, ya bagaimana bertayamum dan mana yang dimasuk dengan sahur, ya Insya Allah di pembahasan yang terakhir kita akan uh, menutup pembahasan pembahasan buku ini adalah dengan bagaimana tata cara ya sholat bagi Wanita, hamil ya. Yeah. Semoga uh, yang kita kaji pada uh, sore atau menjelang malam ini membawa manfaat buat kita semuanya dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita miliki dan ilmu yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.